Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul subhanas sadri wa yasalli anni wa qul an qad tamma lisani al-tawli amma wa an qala ka dhikari wa an za al-shubban wa tisnain wa al-asr Hadirin yang berbahagia alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan seperti siklus alam Ramadan kembali menjemput kita untuk menjadi neraca tentang perjalanan hidup kita Meskipun tampaknya puasa merupakan rutinitas yang kita lalui setiap tahun Tapi sebenarnya Ramadan tahun lalu tentu berbeda dengan Ramadan tahun ini Karena sebenarnya tidak ada waktu yang bisa kita ulang Setiap puasa tiba mestinya menjadi neraca bagi kita untuk mengukur Apa yang telah kita perbuat dalam setahun sebelumnya Apakah kita mengalami peningkatan produktivitas atau kita mengalami peningkatan kebahagiaan di dalam hidup Atau sebaliknya Peningkatan produktivitas biasanya diukur secara nasional Disarakan apa yang disebut dengan gross national product Sedangkan peningkatan kebahagiaan sekarang ini juga diukur Oleh yang disebut dengan gross national happiness Para pengkaji saat ini bahkan menunjukkan bahwa Tingkat indeks kebahagiaan atau gross national happiness suatu bangsa, itu jauh lebih penting ketimbang gross national product. Tetapi, apa yang menentukan tentang kebahagiaan dan tingkat produktivitas kita itu sesungguhnya ditentukan oleh bagaimana cara kita bersikap terhadap waktu. Bagaimana kita memandang waktu dan bagaimana kita punya semacam suasana kerohanian untuk menentukan sikap kita atas waktu Itu menentukan kebahagiaan kita dan menentukan juga bagaimana kita punya produktivitas Sekarang banyak laporan-laporan dari lembaga-lembaga internasional dan jurnal-jurnal atau majalah internasional mengatakan bahwa Tingkat produktivitas dan tingkat kebahagiaan orang Indonesia Itu relatif lebih rendah Antara lain juga karena kita memang tidak punya sikap yang positif terhadap waktu Menurut temuan-temuan ahli psikologi terakhir menunjukkan bahwa Sikap dan pandangan kita terhadap dimensi waktu Terhadap masa lalu kita, masa kini dan masa depan itu menentukan apakah kita bahagia atau tidak Atau kita produktif atau tidak Riset-riset menunjukkan bahwa Orang-orang yang tidak misalnya tidak Memandang masa lalu sebagai sesuatu yang positif Atau selalu memandang masa lalunya itu negatif Itu biasanya tidak bisa mengalami kebahagiaan di masa kini Kalau orang tidak memiliki kebahagiaan di masa kini itu tidak punya harapan Tentang masa depan di dunia ini Dan biasanya Kalau orang tidak punya harapan Tentang masa depan di dunia ini Maka mereka akan mencari jalan pintas Untuk segera mengakhiri hidup Untuk segera Kemudian terbang Ke dunia lain atau ke akhirat Apakah itu lewat bunuh diri Atau lewat Tindakan-tindakan lain Begitupun Begitupun Cara kita memandang hari ini Orang-orang yang memandang Bahwa hidup itu hanya untuk hari ini saja Dan memandang waktu oleh karena itu sangat abang Dan sangat banyak Biasanya cenderung Tidak punya Orientasi ke depan Kalau orang tidak punya orientasi ke depan Biasanya akan menghabiskan segala sumber daya Untuk kepentingan hari ini dan akan menghabiskan waktu secara percuma Ada beberapa tes psikologi menunjukkan bahwa Ada dua kelompok eksperimen Ketika Satu kelompok mahasiswa Akan dilakukan ujian Satu kelompok orang Yang cenderung berorientasi hari ini saja Dan orang yang mahasiswa yang berorientasi masa depan Ternyata Orang-orang yang hanya berorientasi masa kini selalu menganggap waktu itu banyak Oleh karena itu biasanya cenderung berleha-leha Dan tidak mau segera mempersiapkan diri untuk ujian Tapi sebaliknya orang yang berorientasi masa depan Menganggap waktu itu selalu sedikit, selalu terbatas Oleh karena itu biasanya selalu bergegas Ingin tiba pada ruang ujian Dan menyelesaikan masalah secara segera Tetapi katanya juga Kalau orang terlalu masalahnya Terlalu punya orientasi ke depan tapi tidak punya orientasi ke kini punya resiko biasanya orang yang semata-mata berorientasi masa depan dan mengabaikan hari ini itu biasanya cenderung egoistis cenderung tidak memperhatikan yang lain cenderung hanya orientasi pada produktivitas tetapi tidak sedia untuk berbagi pada yang lain oleh karena itu tingkat happinessnya kebahagiaannya terbatas sebaliknya biasanya orang yang terlalu menekankan hari ini biasanya Cenderung memandang waktu luas Oleh karena itu bisa berpongko-pongko dengan yang lain Menghabiskan banyak waktu Tapi kemudian dengan resiko tidak punya produktivitas dan orientasi ke depan Manusia yang sehat katanya Dan manusia yang bahagia ditentukan oleh keseimbangan di dalam memandang waktu Masa lalu, masa kini dan masa depan Bagi karena kita mereklaim waktu masa lalu itu dan bagaimana kita kalau masa lalu kita itu misalnya memang penuh dengan warna-warna kelabu, penderitaan Bagaimana kita bisa berjami dengan penderitaan dan kemelaratan masa lalu itu Karena kalau kita tidak bisa berjami dengan masa lalu Dan kemiskinan, kemelaratan itu di bawah-bawah Maka itu akan melahirkan gedam Riset-riset menunjukkan kenapa tingkat korupsi misalnya Merajalela luar biasa Dan tingkat objektif juga Merajalela di kalangan Hiapis Eksekutif-eksekutif baru Ataupun anggota-anggota parlemen baru Kan notabene kebanyakan mereka juga Berasal dari desa-desa Yang hidup dulunya ketika sekolah Mungkin cuma makan indomie Naik bis kota Dan ketika mereka sekarang mulai menemukan kedudukan Dan punya pangkat merasa Dan punya anak merasa boleh mengatakan Saya dendam dengan masa lalu Saya dendam dengan kemiskinan Anak-anak saya tidak boleh miskin lagi dan apapun kita berikan, dan untuk itu kita bisa mengambil apapun demi membayar dendam atas masa lalu itu lewat korupsi, lewat memangsa makanan apapun, hingga kemudian perut kita menjadi kuburan bagi orang-orang lain. Sebaliknya juga, bisa lihat bagi satu negara yang kemudian cenderung menghabiskan seluruh sumber daya hari ini seolah-olah tidak punya orientasi ke depan ya itu jelas akan mewarisi masa depan dengan kemiskinan saya kira yang membuat kenapa sumber daya, sumber daya alam Indonesia yang begitu cepat habis karena hampir semua kebijakan pemerintah dan pemerintahan aktor-aktor pejabat-pejabat pemerintah decision maker itu memang hanya memikirkan hari ini mereka tidak pernah bisa berpikir tentang ke depan akibatnya apa yang kita lakukan selama ini hanya merusak apa yang diberikan oleh Allah Tetapi kita tidak meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam itu lewat kerja-kerja produktif Tetapi masa lalu dan masa depan itu kuncinya adalah bagaimana kita sikap kita menghadapi hari ini Karena waktu itu seperti aliran mata air, seperti aliran sungai Waktu itu tidak pernah bisa diulang Aliran sungai katanya, ada kata Herakritus Kita tidak pernah bisa menyeberang sungai dengan air yang sama Karena airnya akan terus mengalir Air yang mengalir waktu lalu itu berbeda dengan air yang akan mengalir kemudian Begitupun waktu Waktu seperti aliran sungai Waktu tidak bisa dibalik Ketika saya bicara sekarang Satu menit kemudian itu sudah menjadi masa lalu Oleh karena itu titik bagaimana kita menghargai masa lalu dan masa depan ditentukan bagaimana kita melihat hari ini mengisi hari ini secara produktif. Nah di dalam hal itu kita melihat bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa sungguhnya manusia di dalam menghadapi hari ini itu sungguh-sungguh merugi. Waktu demi masa, demi waktu Tuhan bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia di dalam menghadapi kenyataan sekarang dan di sini ini hanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang punya ketahanan stamina ketahanan untuk selalu meningkatkan gaya hidupnya lewat tawassoh, saling menasihati dengan sesuatu yang berguna tawassoh bilhak sesuatu yang benar dan tawassoh bisok dan Saling menasihati tentang bagaimana kita punya kesabaran, punya ketahanan di dalam waktu itu Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan waktu itu sebagai sesuatu yang sangat penting Menentukan derajat, kualitas, dan tingkat kebahagiaan kita Kenapa sebenarnya waktu begitu penting? Karena sebenarnya hidup kita di dunia ini finite Hidup kita di dunia ini terbatas kadang-kadang tidak kita sadari bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh terbatas setiap detik umur kita berkurang sementara setiap detik, setiap saat peminjam ironi lagunya Pak Suri kita hanya tidur, bangun, tidur lagi, tidur lagi, bangun lagi seolah-olah waktu itu tidak terbatas padahal hidup kita setiap hari di diskon hidup kita itu terbatas oleh karena terbatas Waktu itu merupakan sesuatu yang sangat valuable, sangat berharga, nilainya harga Nilainya berharga Menurut hukum ekonomi, menurut teori ekonomi Sesuatu yang cadangannya terbatas Tetapi banyak digunakan, itu bernilai sangat tinggi Contohnya misalnya, kenapa emas itu harganya tinggi Bahkan kemudian menjadi penjamin atas mata uang di muka bumi ini Karena emas ini selain cadangannya memang terbatas tapi juga banyak digunakan. Banyak digunakan orang. Sesuatu yang terbatas dan banyak digunakan orang itu nilainya tinggi. Tetapi kita lihat seterbatas batasnya emas. Kita selalu bisa menambang ulang. Menambang ulang emas itu. Kalau emas habis, kita bisa tambang ulang. Sebarang harganya buang, itu bisa dicetak ulang, kalau habis bisa dicetak ulang. Tetapi waktu, tidak ada waktu yang bisa di-recycle. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa di-recycle. Waktu berlalu, berlalu. Oleh karena itu, di sinilah dimensi gentingnya pentingnya dari waktu. Karena waktu itu sangat menentukan produktivitas dan kebahagiaan hidup tetapi waktu itu bergerak, bergegas cepat dan tidak bisa di-recycle maka kita memasuki hukum ekonomi kedua menurut teori ekonomi juga itu apa? ada yang disebut dengan opportunity cost di dalam investasi misalnya itu ada mengenal namanya opportunity cost konsekuensi bahwa saya berinvestasi di bidang properti maka saya punya kehilangan potensi untuk investasi di bidang energi misalnya dan nah, begitu pun waktu, konsekuensi bahawa saya menggunakan waktu hari ini untuk tidur dan tidur lagi Atau hanya untuk sekedar melamun untuk sekedar menghayal Itu punya opportunity cost, bahawa kita punya konsekuensi kehilangan potensi besar untuk menginvestasikan waktu Untuk sesuatu yang produktif, berguna, menolong sesama, produktif dan sebagainya tetapi nyatanya kebanyakan manusia, meskipun, manu, meskipun waktu itu lebih berharga daripada emas, karena tidak bisa di-recycle, tetapi dalam investasi waktu itu kebanyakan kita adalah salah. Karena kita tidak mempertimbangkan persoalan opportunity cost. Kebanyakan kita dalam 24 jam itu barangkali hanya menggunakan investasi waktu untuk sesuatu yang produktif, Barangkali, apalagi yang kerjanya mungkin di daerah si-inwan, masuk yang menghindari si-inwan mungkin sekitar jam 10 lebih, jam 12 sudah mulai makan siang, dan kemudian sebentar lagi nanti menjelang si-inwan lagi sudah pulang lagi, dan kemudian menghabiskan waktu, investasi waktu untuk mungkin hanya sebentar kongko-kongko membicarakan sesuatu yang tidak produktif itu hukum ekonomi kedua bahwa kita bangkrut karena memang kita salah dalam menginvestasikan wakil hukum ketiga di dalam waktu ini menjadi hukum yang oleh Einstein disebut hukum relativitas. menurut Einstein waktu itu sifatnya relatif meskipun jangkanya sama tetapi bisa jadi persepsi kita bisa berbeda dia bilang satu jam bercengkrama bersama gadis cantik, nah itu Einstein bahasa Einstein, itu rasanya cuma semenit. Tetapi satu menit bersama panas matahari itu terasa satu jam. Nah disinilah tentang bagaimana persoalan relativitas waktu itu memerlukan Semacam perubahan mindset Dalam diri kita Bagaimana mengubah sesuatu yang Painful, yang sakit Yang sulit menjadi joyful Menjadi sesuatu yang Bahagia, menyenangkan Itu persoalan mindset kita Kebanyakan kita misalnya Memandang puasa Itu sebagai sesuatu yang Sulit Dan mengisi bulan-bulan puasa Sebagai sesuatu yang Seolah-olah sejam itu sangat panjang karena kita memandang puasa itu sebagai beban tetapi kalau kita memandang puasa itu sebagai justru alat untuk memperkuat daya-daya kerohanian kita somaturim bagaimana kita belajar memanfaatkan waktu yang produktif kan menurut hadis kutsi dan juga tradisi saum para nabi katanya Lalu Nabi Isa mengatakan Kalau kamu berpuasa Bilaslah mukamu Dan tunjukkan senyum pada sesama Jangan kamu puasa menunjukkan Wajah yang cemberut, muka masam Seolah-olah peperat hidup yang luar biasa Kebanyakan kita salah Di dalam memandang puasa Karena justru dengan puasa Tingkat produktivitas turun Padahal puasa dengan mencoba Mengambil jarak dari rutinitas Menambil jarak dengan Konsumsi yang berlebihan Itu memberi ruang bagi kita Kecerdasan dan kecemerlangan berpikir Dan kita bisa memandang Waktu demi waktu secara joyful Secara bahagia Tanpa harus Menyombongkan diri Ataupun anania Saya sejak satu tahun yang lalu Punya proyek untuk mengarang satu buku yang tidak pernah selesai-selesai di hari biasa karena terlalu banyak kongko-kongko -kong di mall, di kafe, kafe dan di hotel- hotel panggilan saya sih tetapi biasanya selalu saja ramadhan menyelamatkan saya puasa selalu menyelamatkan saya karena justru pada bulan ramadhan itulah selesai sholat subuh tidak punya pikiran macam-macam konsentrasi full biasanya berkah ramadhan itu, berkah puasa itu selesai ramadhan Buku itu tuntas Seperti juga ketika saya melakukan disertasi dulu Nah, diserti itu selesai Justru selamatkan kuasa Ini mindset kita dalam relativitas waktu Bahwa sesuatu itu bisa lama atau sebentar Itu tergantung bagaimana cara kita memandang waktu itu Apakah kita mengisi waktu secara bahagia, joyful Atau mengisi waktu sebagai tekanan, sebagai stres Dan sebagai sesuatu yang kemudian membuat daya-daya kreatifisis kita berpengaruh nah inilah hadirin kaum muslimin dan muslimat yang bahagia setiap ramadhan tiba sebenarnya mengajak kita untuk mengukur ulang membangun satu neraca perhitungan atas tingkat kebahagiaan dan produktivitas kita dan setiap produktivitas dan kebahagiaan ditentukan oleh satu etos oleh satu prasarat kerohanian dan perasaan terwaniyat itu ditentukan oleh apa yang disebut dengan penghargaan kita terhadap waktu. Sedemikian rupa Allah mengingatkan kepada kita bahwa Apa yang membuat hidup kita berguna, hidup kita bahagia, dan hidup kita produktif? Bagaimana gross national product kita, gross national happiness kita Ditentukan oleh penghargaan kita terhadap waktu. Walhasli, indal insana labi husli, illazina amanu bil sholihat wa tawasubi hak wa tawasubi sok. Oleh karena itu Kalau bangsa kita sekarang dianggap tingkat produktivitasnya rendah Tingkat kebahagiaannya lemah Berarti cara beragama kita salah Dan cara beragama kita salah itu ditunjukkan oleh Cara kita di dalam memandang waktu Satu agama yang sangat menguliakan waktu Dijalankan oleh umatnya yang sangat menistakan dan menyanyiakan waktu Semoga dengan selesai Bukan kuasa ini menjadi momen kita Untuk semakin menghargai waktu kepada protokol daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.